اللهم صل على Wa qala al-Hakim Wa qala kama tanamu tamut wa kama tastayqi tub'as fa'mal 'amalan salihan tanam wa tastayqid arus wa la su'an fa tanam wa tastayqid mar'uban kal-mujrim alladhi yatrubu Di antara kata-kata mutiara Sayyidina Luqman al-Hakim mari kita camkan baik-baik untuk kita amalkan dalam keseharian kita ucapan bukan segala ucapan ucapan yang bersumber daripada hati yang bersih hati yang soleh hati yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap ucapan sebagaimana dikatakan oleh Allah hadat akan diselubungi dengan Niat daripada pengucapnya. Kalau yang mengucapkan itu adalah orang yang berhati besi. Mengucapkannya karena ikhlas lillahi ta'ala. Maka tentunya pakaian yang menyelubungi ucapan tersebut adalah. Ucapan itu dinaungi, diselimuti dengan cahaya. Sehingga begitu didengar dia akan masuk dan menancap ke dalam hati. Tetapi jika ucapan itu, pengucapnya itu bukan karena Allah SWT atau keluar daripada hati yang busuk, hati yang sakit, hati yang banyak noda, maka ucapan itu tentunya akan diselimuti dengan kegelapan yang berarti kezaliman. Sehingga ketika orang mendengarnya masuk dari telinga kanan, kemudian langsung keluar dari telinga kiri. Nah, ini adalah salah satu... Ucapan-ucapan yang kalau kita dengarkan dengan seksama, maka akan menghujam di dalam hati, menancap di dalam hati, dan bersemayam di dalam hati. Sehingga kita bisa laksanakan keseharian kita dengan berdasarkan ucapan-ucapan ini. Di antara ucapan beliau, yang begitu indahnya dan mengandung banyak hikmah, Kamadhanam Fakadzari Katamud. Setiap hari kan kita tidur kan? Sebagaimana kita tidur, nanti kita akan mati. Itu pasti. Jadi sebagaimana kepastian kita tidur, maka kepastian kematian pun juga akan tiba waktunya. Sayyidina Umar wa Khattab, beliau pernah, bersab, ber, pernah berkata kepada para pencintanya, Setiap hari aku dengar, berita tentang Fulan telah meninggal dunia. Keesokan harinya ada lagi kabar, Fulan meninggal dunia. Keesokan harinya, atau di hari yang lainnya, ada lagi kabar Fulan meninggal dunia. Nanti suatu waktu akan datang kabar Umar bin Khattab akan meninggal dunia. Dan sekarang sudah terlaksana. Sebagaimana beliau itu sekarang sudah membuktikan ucapannya sendiri, kita pun juga semacam itu. Setiap hari pasti kita dengar, baik di jejaring sosial, baik melalui sms Baik kita dengar daripada pengumuman di masjid-masjid, masjid-masjid, setiap hari pasti ada yang meninggal. Sebagaimana itu sekarang kita dengar, nanti suatu waktu kita akan mendengar Segaf Baharun meninggal dunia. Jadi pasti. Itu akan terjadi bagi kita semuanya. Beliau katakan, kamatanamu, Sebagaimana tidur kamu itu pasti, kalau tidur sih pasti banget gitu loh. Karena kita paling doyan tidurnya gitu jadi sangat kental dengan keinginan kita Yang namanya tidur itu hampir dikatakan tidak pernah lupa waktunya Kalau tahajud hampir lupa waktunya kapan Tapi kalau tidur tidak pernah lupa Jam 10 kalau lewat sedikit pusing kepala Kurang sedikit tidurnya pusing kepala Dari saking getolnya kita, dari saking senangnya kita nah, Jadi kata beliau, sebagaimana kamu tidur Maka kamu pun juga akan mati Bekankah setelah kamu tidur, apa yang terjadi? Bangun kan? Nah, sama. Sebagaimana kamu yakin setelah kamu tidur, kamu akan bangun? Fakazali katupas, kamu juga akan dibangkitkan setelah kematian. Pasti itu. Jadi kepastiannya itu sama seperti kepastian kamu tidur. Sama seperti kepastian kamu bangun dari tidur. Cuma kenapa? Kadang-kadang kita itu tidak terpikirkan. Urusan akhirat kita. Tidak ada rasa takut di dalam hati sanubari kita. Akan terjadinya kebangkitan, kematian nanti bagaimana kita akan menghadapinya. Ketika dikubur nanti bagaimana kita menghadapinya. Semuanya itu kenapa kita tidak menjadi takut karenanya? Nah itu tidak lain karena pintu hati kita masih tertutup. Dengan apa? Dengan hawa nafsu tentunya. Tambah banyak hawa nafsu kita laksanakan, kita turuti, kita lampiaskan, tambah tebal yang namanya uh, benteng yang akan dimasuki oleh cahaya keimanan dan ketakwaan. Tambah banyak amalan-amalan kita laksanakan, tambah baluntur ketebalan itu. Tapi kalau ditambah ketebalan itu dengan banyaknya kita berbuat maksiat, maka terus akan tambah tebal, tambah tebal, sampai akhirnya, na'udzubillah, hati kita menjadi hati yang mati. Dan itulah yang digambarkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَهِيَ أَشَدُّ minal" ijarah jadi lebih keras daripada batu yang hitam. Batu yang paling keras itu adalah batu yang hitam. Itu hati kalau sudah mati itu lebih keras daripada hati yang daripada batu yang hitam itu nauzubillah. Kalau sudah semacam itu, lam tanfa hu mawidatun wala nasihatun. Jadi kalau sudah hati itu menjadi mati karenanya, maka sudah yang namanya nasihat enggak manfaat, yang namanya mawidho enggak manfaat. Selalu kalau ada nasihat tidak dikembalikan pada dirinya. Ini untuk fulan, untuk fulan dan sebagainya. Bukan maksudnya dirinya tidak Nah, ini adalah tanda-tanda bahwasanya hatinya itu sudah mati. Semoga kita tidak pernah mengalaminya. Lalu apa kata beliau? Fa'mal amalan shalihan tanam wa tastayqiz kal'arus. Kalau begitu, kalau sudah kamu tahu pasti tidur pasti, bangun tidur pasti. Begitu pula mati juga pasti, dibangkitkan juga pasti. Kalau sudah kamu tahu yang semacam itu, hendaknya Amalkanlah perbuatan amalan yang so yang soleh supaya apa supaya kamu juga nanti tidur bangunnya dalam keadaan seperti pengantin tahu enggak tidurnya pengantin enggak tahu kan karena belum pengalaman gitu kem nah, kalau Ustad sudah jadi Ustad itu pernah waktu pengantin sama Ustazani kem nah, jadi Ustad tidak tidur dari saking senangnya 24 jam berturut-turut enggak tidur Sampai akhirnya 24 jam gak keluaran kamar, kelaparan Bikinlah kita makanan. Diam-diam jam 2 malam. Waktu bikin makanan gak taunya piringnya jatuh, pecah. Sehingga mertua kita bangun pada waktu itu. <tuh> Katanya mertua gitu. Nah, tapi habis itu, habis kita makan. Maka kemudian kita tidur. Selama sampai maghrib. Dari malam sampai maghrib nah itulah cerita e, tidurnya penganten, gitu. Artinya apa Enggak terasa tidurnya bangun-bangun sudah padahal setengah hari kan dari mulai malam sampai sampai maghrib lagi, em, lupa makan lupa segalanya tidurnya itu itu namanya tidur penganten, nyenyak. Em, kalau direkam waktu itu pasti ustadz ada suara ngoroknya, gitu, dari saking nyenyaknya, gitu. Untung nggak direkam gitu, jadi nggak ada yang tahu. Apa nah, em? Jadi nah, tidurnya pengantus semacam itu tidur enak Cepat tidurnya nanti bangunnya juga seperti itu. Untuk siapa itu? Untuk bagi mereka yang selamat daripada azab kubur. Semoga kita semua yang mendapatkannya. Jadi setiap orang meninggal dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jad baul maiyitah Setiap maiyit itu dibawa dari rumahnya menuju kuburnya akan ikut tiga hal. Siapa mereka? Hartanya ikut keluarganya ikut dan juga amalnya ikut. Ketika sudah tanah itu ditaburkan dan dia sudah ditanam di dalam tanah, fayarji usnani wayab kawahit akan kembali dua, sedangkan yang satu tetap akan bersamanya. Apa yang dua itu keluarganya kembali, nggak ada yang bakal mau. Kalau kamu meninggal, kamu minta sama ibu kamu suruh menemani kamu dikubur karena takut sendirian. gitu. Nah, jangankan kamu yang takut ibunya pun lebih takut lagi berada di kuburan malam-malam. Nah, jadi gak bakalan ada yang mau. Kamu minta kepada suami kamu, kamu minta kepada anak kamu untuk menemani kamu nanti dikubur. Gak bakalan ada yang mau. Semuanya akan pulang ke rumah masing-masing. Bahkan banyak di antara mereka itu yang jongkok karena kegemukan jadi sakit kakinya. Pengen cepat selesai. Gitu. Itu yang terjadi nangis-nangis keluarganya nangis berapa lama nangisnya? Paling tiga hari lamanya. Habis itu udah lupa dari ingatannya. Begitulah musibah dunia. Pertama kali besar, kemudian mengecil, mengecil, mengecil, kemudian habis. Fem. Tapi sebaliknya, musibah yang berkaitan dengan agama itu jangan diremehkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bisul. Pertama kali kecil, Kemudian membesar membesar membesar sampai ketika meletus maka itulah mati dalam keadaan sulhhot di maktabah masyhur jadi mau keluar nggak pakai jilbab nah, biasa itu kan dosa kecil ah dikecilkan diremehkan terus nanti akhirnya kamu pacaran nah, itu kan pacaran kan langkah adaptasi jadi kalimatu hakin urida bihabatil emang enak sih didengarnya seakan-akan kata-kata yang penuh dengan intelektual kata-kata yang sangat Bagus, baik, enak didengarnya, tapi penuh pengaruh syetan. Nanti, kemudian setelah itu setelah pacaran, nah, pas sekarang kalau orang pacaran nggak nunggu tiga bulan sudah pasti, yang namanya pacaran itu tiga bulan ya udah pasti berbuat begituan. Alhamdulillah. Pas berbuat seperti itu apa yang terjadi? Nabi saw telah bersabda, al imanu sirbalin yusarbilhu manshaafi kalbi ibadih. Faiza zanul abdu au syaribal khamra nuzza asirbalul iman min Jadi yang namanya keimanan itu adalah sebuah pakaian yang Allah gunakan di dalam hati hambanya yang Dia suka, yang Dia kehendaki. Semoga kita termasuk yang dikehendaki. Kalau sudah hamba itu berbuat zina atau meminum khamar, maka akan dicabut pakaian keimanan dari hatinya. Kalau sudah dicabut pakaian keimanan dari hatinya yang tersisa apa? Pakaian khuzlan pakaian kebalikannya taufik pakaian yang digunakan oleh setan, pakaian yang berasal daripada pengaruhnya setan dan sebagainya sehingga pengaruh iman itu hilang sama sekali. Oleh karenanya orang kalau sudah pernah berbuat zina dalam hidupnya walaupun sekali, dia seumur hidupnya tidak akan merasa kaya. Walaupun dia punya uang melimpah, walaupun dia sudah punya mobil, rumah mewah, tapi tetap sudah punya satu pengen dua Punya mobil satu yang sudah mewah, mahal, super mewah bahkan. Pengen tiga. Terus begitu. Tidak ada habis-habisnya. Rakus. Dan itu merupakan sebuah azab daripada Allah Ta'ala. Karena apa banyaknya harta menjadi beban bagi dia nanti di akhirat. Jadi bayangkan. Kalau Syedina Sahal bin Abdullah Tusturi. Setelah dia meninggal bersama Syedina Malik bin Dinar. Ketika keduanya sudah meninggal. Diimpikan oleh muridnya. Antara keduanya itu masuk surga itu berbeda terpaut waktunya 500 tahun. Kenapa demikian? Karena ketika Serina Abdullah bin Zahal Atusturi At meninggal dunia, dia tidak meninggalkan apapun daripada dunianya kecuali yang dipakainya saja. Kalau Serina Malik bin Dinar, ketika dia meninggal, dia masih menyisakan satu setel baju lagi. Satu setel baju itu hisapnya selama 500 tahun. Jadi berapa kamu pakai baju itu? Hitung aja, kalikan. Jadi kali 500 tahun kali berapa? Kalau baju kamu 10 berarti 500 tahun kali 10 berapa? 5.000 tahun. Jadi silahkan. Nah, oleh karenanya kalau bisa minta kepada Allah Ta'ala matinya mati syah, syahid. Nah, jadi biar tidak ada hisapnya. Langsung masuk surga tanpa hisap. Mati syahid yang tidak punya hutang. Hu, mati syahid punya hutang ya sama saja. Jadi tidak diberikan oleh Allah Ta'ala janjinya. Nah, jadi kita minta kepada Allah supaya itu. Nah, jadi orang kalau sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, apa yang terjadi? Baik siang maupun malam, pagi maupun sore, begitu sudah ditinggal oleh keluarganya semuanya, datang dua malaikat. Malaikat siapa namanya? Munkar dan Nakir. Bagaimana rupanya tergantung bagaimana amalnya. Kalau kamu itu orang yang jelek bukan jelek rupa, tapi jelek amalnya. Buruk amalnya. Pernah teleponan sama laki-laki. Pernah Facebookan sama laki-laki. Ingat. Pem. Jadi, yang menyampaikan siapa? Rasulullah. Kenapa Rasulullah katakan begitu? Bukankah para ulama itu adalah pewaris Nabi? Jangan sampai kita itu seperti dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah men men mengatakannya 1400 tahun yang lalu. Man gholla ya tibi ma gholla ya umal kiamat. Siapa yang mencatut haknya orang lain? Barang siapa yang mengambil haknya orang lain. Maka nanti pada hari kiamat akan dikembalikan hak itu. Diletakkan di atas pundaknya sebagai bukti bahwasannya dia telah mengambil haknya orang lain. Sehingga pada saat itu. Katanya Nabi. Kalau sumpah main diambilnya itu berupa sapi-sapi berada di atas punggungnya. Berupa kambing-kambing berada di atas punggungnya. Di saat itulah apa yang dilakukannya? Dia akan mencari-cari aku. Dia akan mencari-cari aku. Setelah dia mendapatkan aku. Apa yang dikatakan? Galia Rasulullah argisni, ya Rasulullah syafi'ni, ya Rasulullah unsurni wahai nabi tolonglah aku, bantulah aku, berikan syafaat aku. Apa jawaban Nabi Muhammad? Amagut ballaqtu. Amagut ballaqtu. Amagut ballaqtu. Tiga kali Nabi sallallahu mengucapkannya apa? Bukan kalau sudah sampaikan kepada kamu. Bukankah sudah sampaikan pada siapapun umatnya yang mencari nabi, yang mau minta syafaat kepada nabi pada waktu itu pasti akan mendapatkan jawaban semacam ini kalau dia itu bukan Termasuk yang berhak mendapat syafaat Nabi. Bukankah aku sudah sampaikan kepada kamu? Mungkin kita akan katakan, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi kita bertemu dengan pengganti Nabi. Kita bertemu dengan penyambung lidah Nabi. Kita bertemu dengan orang yang mengajarkan ilmunya Nabi. Kita bertemu dengan orang yang akan menjadi saksi untuk Nabi di dalam umat ini. Yaitu para ulama. Nah, sehingga jam baik-baik ya. Jadi mereka-mereka. Yang sudah pernah berbuat maksiat. Dan tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita masalahnya tidak tahu. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah Ta'ala atau tidak. Kita enggak tahu. Jadi ingat. Kita sendirian. pem Di rumah terakhir kita itu kita sendirian. Jadi apapun yang pernah kita lakukan. Di muka bumi ini semuanya akan ditampakkan. Tersodorkan pada saat itu. Kalau kita bukan termasuk orang yang baik. Maka mungkar nakir dalam keadaan yang sangat mengerikan wajahnya. Matanya itu bagaikan kilatan api hitamnya itu lebih hitam daripada e, cadar kamu itu. Mem, jadi menakutkan lebih menakutkan daripada yang kamu lihat daripada gambar-gambar yang menakutkan. Itu yang terjadi. Jadi begitu dia berkata kata keluar api dari dari mulutnya gitu. Nah, di saat itulah ketika itu yang ditanya adalah man rabbuka. Begitu tinggal, makanya kan Rasulullah minta, Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya memintakan ampun untuk untuk mayit ini. Memintakan supaya dia itu bisa menjawab dengan benar, dengan pasti, tanpa adanya keraguan. Kenapa? Begitulah seharusnya kewajiban daripada orang yang hidup. Nah, akan tetapi, yang menentukan bukan doanya orang yang hidup. Ya kalau semuanya ada di antara mereka yang mendoakan kita daripada para aulia Allah, daripada kekasih Allah, daripada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kalau tidak, tidak akan sampai doanya. Sehingga apa? Yang menentukan kita sendiri. Amal kita yang menentukan. Jangan kamu katakan bahwasanya nanti menjawabnya itu seperti sekarang. Oh gampang. Kan ditanya siapa Tuhanmu kan? Oh kita tahu jawabannya siapa. Siapa Tuhanmu? Allah. Bisa. kan? Siapa NabiMu Muhammad? Semuanya bisa. Atau orang kafir juga bisa oh, ngomong gitu. Hmm, tapi masalahnya kalau di waktu di sana sudah. Semuanya itu gak bisa keluar. Kecuali amalnya yang menunjang. Kalau amalnya Baik. Gampang dia itu mengucapkannya. Gampang dia menjawabnya. Kalau amalnya jelek, dia lupa. Fem, mungkin itu terjadi. Mungkin, ingat gak kamu? Ketika kamu sedang merasa atau berada di dalam situasi keadaan yang sangat menakutkan. Misalnya apa? Kamu masuk kamar mandi sendirian jam 2 malam. Lagi buang air nih. Lagi ngeden-ngedennya. Tiba-tiba lihat mata besar satu di atas sana, sama gigi taring berdarah darah, darah gitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Kamu lihat, oh bagus banget ya matanya gitu. Hah? Tentunya apa? Takut lari, sempat masih mau pakai celana dulu? Mungkin Hatta masih ada sisa-sisanya masih diikuti nih. <laughs> itu kan yang terjadi. Sempat masih ingat orang tua waktu itu? Ingat nggak orang tua waktu itu? Yang ingat apa? lari lari lari itu menyelamatkan diri. Nah, itu yang ingat sama seperti kita di dalam kubur nanti. Ya sekarang ya, ada tanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabi Muhammad? Siapa saudara kamu? kaum muslimin. Apa kiblat kamu? Ka'bah. Tapi nanti enggak lagi. Yang menentukan itu adalah amal kita. Semoga kita termasuk yang dikuatkan Allah Ta'ala. Di saat itulah kalau seumpama ada seorang mukmin yang dipertanyakan dengan pertanyaan yang sudah pasti itu Kemudian dia bisa menjawabnya, maka malaikat dua malaikat tersebut Muka mukamakir itu mengatakan, nim nou matal arus tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, nggak terasa tidurnya itu nggak terasa bangun-bangun sudah berada di sampingnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang, yang semacam itu. Semoga kita semacam itu. Makanya sabar untuk tidak pacaran, sabar, ya sabar nggak main handphone. Apa sih ya maksudnya handphone itu rusak itu? Sabar nggak lihat sinetron, jadi orang orang kalau sedang lihat sinetron itu pengaruhnya Syekh itu banyak di sini, em, jadi camp ken baik-baik, nggak mungkin, nggak mungkin oh, nggak unggah saya belajar, saya belajar di Salafiyah misalnya, walaupun belajar di Salafiyah, walaupun belajar di mana, nah kalau sudah lihat sinetron, hati harus sadar lihat sinetron jelek akhlaknya, moralnya jelek, hatinya jelek, kenapa? Saya kan katakan, melihat orang kafir aja, lihat orang kafir, pengaruhnya itu dalam hati itu 40 hari cahaya keimanan tidak akan masuk dalam hati. Melihat orang kafir, melihat orang fasik. Berapa banyak orang kafir yang kita lihat di situ? Berapa banyak kita mendengar ucapannya orang kafir di situ? Ucapan yang diucapkan oleh istri, istri Nabi yang disebutkan di dalam siratun itu, ucapannya Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam siratun itu, ucapan sumpah serapah, ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan, mengajarkan istri itu berani kepada suaminya. Mengajarkan istri itu supaya setara Dengan suaminya Untuk menuntut yang namanya Hak emansipasi dan sebagainya Semuanya itu adalah konspirasi Konspirasi daripada orang-orang takut Pada istri Jadi tampakkan yang semacam itu Kenapa kalau sudah orang takut pada istri Itu tanda orang, itu adalah orang yang jauh daripada Ajaran Nabi kita Muhammad SAW Ini sudah zaman yang disebutkan Nabi Muhammad SAW Dalam hadisnya Ya ti'alaikum zamanun Layab ka minal islami illa Ismu wala minal imani illa rasmu wala minal qurani illa darsu uh, madzhabuhum dinaruhum wa kiblatuhum Jadi kata Nabi Muhammad SAW nanti bakal datang suatu waktu pada kalian Dimana yang namanya keislaman itu tinggal namanya saja Dilihat di KTP-nya apa? Islam tapi enggak solat Islam tapi enggak puasa. Islam tapi orangnya bejat. Islam tapi suka menyakiti orang, Islam tapi dia suka bermaksiat. Jadi demi Allah itu bukan Muslim Muslim jadi orang Muslim saja susah, apalagi jadi orang mukmin. Siapa Muslim? Nabi Rasulullah mengkriteriakan yang namanya Muslim itu adalah mansali mal Muslimu na milisanihi wajah. Orang Muslim itu adalah yang semua kaum Muslimin selamat daripada kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Tidahnya enggak suka menyakiti orang, enggak suka mengeji orang, enggak, usah, enggak suka menghina orang dan suka merendahkan orang, ah ini itu muslim dan tangannya tidak pernah menyakiti orang, enggak pernah mengambil haknya orang lain, enggak pernah menuding orang, enggak pernah enggak pernah memukul orang dan sebagainya. Ini orang muslim, baru muslim. Lain lagi mukmin, tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi orang muslim saja susah. Ah ini sudah zamannya. Jadi yang namanya keislaman itu cuma tinggal namanya saja. Wala minal iman ila rasmu, keimanan juga tinggal bentuknya saja. Fahm? Pakaiannya pakaian baju takwa, jilbaban tapi pacaran. Mem, anak pondok tapi pacaran, pantas tak? Mem, di handphonenya ada gambar-gambar telanjangnya, gitu. padahal dia pakai jilbab. Pantas ya? Gak pantas, bicaranya ceriwis, ketus kalau ngomong. Mem, nggak pantas. Belajar ilmu kok, dia itu mengamalkan dengan dengan sunnah-sunnahnya setan bukan sunnah-sunnahnya Nabi. Ikut siapa ini? Nanti belajar apa memang di pondoknya? Belajar sunnah apa? Belajar makruh? Belajar sunnah apa? Belajar dosa? Diajarkan sunnah. Kenapa gak diamalkan? Harusnya orang yang paling takut pada Allah itu adalah siapa? Mereka yang punya ilmu. Mereka yang berjilbab, apalagi yang pakai cadar. Itu. Orang yang pakai cadar itu sama seperti orang laki-laki pakai imamah. Harus lebih taat. Lebih tampak sebagai orang yang bertakwa. Lebih tampak sebagai orang yang warok. Lebih tampak sebagai orang yang zuhud. Lebih tampak sebagai orang yang berakhlak yang baik, yang mulia, yang paling mirip dengan dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Harusnya semacam itu. Ini pakai cadar, tapi hatinya suka iri semua orang. Dengki semua orang, benci semua orang. Apalagi bencinya kepada habaib. Kepada zuria Nabi, cucinya Nabi. Yang karenanya datuknya kita semua tercipta. Karena datuknya semua alam semesta ini tercipta. Kemudian kita itu akan berharap kita menjadi orang baik. Asyawakallah, tidak mungkin. Oleh kerana segala sesuatu ditentukan oleh apa? Pendidikan. pem. Dan pendidikan itu ditentukan oleh pendidiknya. Pendidiknya itu ditentukan oleh pendidiknya. Dan begitu seterusnya sampai kepada pendidik yang pertama. Siapa pendidik pertama? Nabi kita Muhammad SAW. Beruntung kalau punya guru, yang mau punya silsilah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi, semua yang ajar, para kiai dan juga kiai, eh, yang belajar di sini, jadi Ustadz, Habib Zen, Habib Zen bin Agil, Bipali Baharun, itu semuanya silsilahnya itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ke rumah Ustadz, itu nanti di atas itu ada silsilah, silsilah ilmiah. Jadi Ustadz belajar kepada Habib Zen, Habib Zen belajar kepada Habib Muhammad bin Hafid. Habib Muhammad bin Hafid belajar kepada Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab belajar kepada Habib Abdullah Syatiri, Abdullah Syatiri belajar kepada Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Abu Ali bin Hafidh belajar pada Habibullah bismillah Taahir, Habibullah bismillah Taahir belajar pada Ibnu Hasan misal Al Bahar, jen Salih Al Harb belajar pada Abu Ahmad Muamar bismiyyatu, sampai kepada bagi mukaddam Ali yang Ali khalidahsam, kemudian sampai kepada Sayyidina Ahmad Muhajir, Ahmad Muhajir pada Sayyidina Ja'far Al-Sadiq, Ja'far Asadik pada Sayyidina Muhammad Bagir, Muhammad Bagir pada Sayyidina Ali bin Abi Thin, Ali bin pada Sayyidina Husain, Sayyidina Husain dari kakaknya Sayyidina Hasan, keduanya daripada Sayyidina Ali bin Abi Tholib dan dari ibunya Sayyidatun Fatimah Zahra dan mereka semua belajar dan terdidik di dalam pendidikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan Nabi Muhammad hasil daripada didikan Allah taala. Aztabani Rabbi fa ahsana ta'tibii. Allah yang mendidik aku, maka jadilah pendidikan aku yang baik. jadi orang yang mengikuti mereka-mereka yang bersambung itu insyaallah masuk ke dalam di dalam apa? di dalam uh, safinah mereka di dalam lautan uh, keilmuan mereka. Nah, sehingga insyaallah kita besar kesempatan untuk mendapatkan keselamatan di dunia sampai di kira jadi mulai sekarang sa sabar untuk tidak paca cara sabar untuk tidak pegang hand sabar untuk tidak buka enter sabar untuk tidak melihat senet senetron kalau mau lihat apa flora fauna itu loh yang kayak kamu kamu situan banyak di situ gitu hm Lihat bola, apa-apa Saya suka lihat bola, tapi jangan lihat paha, pahanya, tapi lihat permainannya. Beda antara lihat pahanya. Jadi, anda suka set met lihat bola, tapi lihat yang kayak Torres, Messi, gitar. Jangan sih yang kayak Torres, Messi. Sukanya yang Dembaba, yang hitam betul. Nah, itu itu baru berarti suka betulan bola itu namanya. Tapi kalau suka lihat bola, tapi lihat bola yang tampan-tampan. Itu bukan bolanya yang dilihat, tapi orangnya yang dilihat. Mem, apalagi yang berkeringat-keringat gitu. Aku paling senang deh lihat laki-laki yang berkeringat katanya. Mem, itu hal nafsu itu namanya. Mem, itu tanpa mengotori ha. Nanti, jadi kalau mau lihat apa? Lihat Quran. Mem, lihat Ka'bah. Lihat orang tua. Lihat orang tua itu ibadah. Lihat bu? guru. Guru. Mem, lihat apa lagi? Orang soleh, orang alim. Lihat siapa lagi? Lihat kepada pemandangan untuk bertafakur, lihat kepada alam alam langit. untuk tafakur gitu. Nah, jadi jangan jangan lihat kepada hal-hal yang mengeraskan hati. Jadi kita harus sah, sabar, jadi melaksanakan itu semuanya. Kalau sabar pasti suh, subur subur keimanannya maksudnya bukan eyang. Terus katanya Walata malsuan jangan kamu beramal dengan amal jelek hati-hati fatanam wa tastaygit mar'uban kalmujrim alladhi yatrobu sultana lisafki damih jangan kamu beramal dengan perbuatan yang buruk takutnya kamu tidur dan terbangun dalam keadaan ketakutan mar'uban itu ketakutan seperti orang yang berdosa mujrim yang dicari-cari oleh raja karena dia telah membunuh seorang raja gimana kira-kira takutnya dikejar dari segala macam penjuru yang mengawasinya orang-orang yang besar, hukumannya pasti berat. Kira-kira bagaimana rasa ketakutan yang dirasakan oleh orang tersebut? Nah, tentunya akan sangat takut. Ah, itu yang akan terjadi. Pem, jadi jangan harap kamu itu enggak aku mau nempeng, ah. Nempeng sama siapa? Mahabibku. Nempeng sama sama guruku. Nempeng sama suamiku gitu. Pem, nempeng sama siapa lagi? sama ayahku, ibuku, datukku datuk kan orang besar Mem, guruku kan kiai besar misalnya nah, jadi jangan kamu berharap kepada manusia tapi berharaplah kepada diri kamu sendiri takutnya, kecewa jadi ya, artinya apa? jangan berspekulasi dalam urusan akhirat kalau kamu berspekulasi dalam urusan dunia paling-paling ujungnya kamu di penjara ya kan? tapi kalau urusan akhirat masalahnya di akhirat itu gak ada rumah kecuali dua ada rumah kenikmatan namanya sur, ada rumah azab rumah api namanya pilih yang mana? Nah kalau pilih surga ya harus siap untuk melewati yang berat-berat, ber, berat, gitu kata Nabi Muhammad SAW. Kufatil jannah tu bil maka yang namanya surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak tidak enak dengan yang kita benci dengan yang kita tidak suka bangun malamnya enggak. Sabar enak tidak? Kepalanya diginikan sama orang, tapi sabar enak gak? Bisa singkat sama orang, lihat senyum, Alhamdulillah, syukur ya, masih gitu. Enak gak? Penuh pengorbanan, ngelawan hawa nafsu. Mem, penginnya keluar, balik ke pondok, balik ke rumahnya. Kenapa? Di rumah enak, bebas. Gak ada yang bangunin, mau tidur kapan saja, mau makan apa saja, mau lihat apa saja, ya kan? Nah, tapi di sini gak boleh, keluar gak boleh, televisi gak ada, gitu. PM yang ada cuma teman-teman gitulah. PM setiap hari itu-itu aja yang dilihat kita. Kalau ada pun yang laki ya semi ona aja yang dilihat kita. PM nah, jadi sabar, nah, sabar itu berat kan? Pengorbanannya itu berat. Nah, tapi di situlah ada surga. PM nah, jadi kalau mau dapat surga maka harus penuh dengan pengorba, pengorbanan. Jadi sama logikanya seperti kalau orang itu ingin mendapatkan sesuatu yang nikmat yang yang enak Yang mewah Maka dia itu harus berkorban Dengan mengeluarkan uang yang banyak juga Kamu pernah gak Nginep di hotel Bintang 6 Nah ya, pernah kan Cuma dengar doang kan Pasti itu Hei. Namanya anak pondok Eh Ustaz alhamdulillah, Sama Ustazah sudah pernah Hotel bintang yang Bintang 6 itu pernah Bahkan di suite lagi Suite room Bukan suite-suite gitu. -suite. Nah, jadi mahal. Namanya juga bintang 6. Jadi masih ada lagi Presiden suite. Presiden suite yang mahal, satu malam itu bisa sampai 20 juta satu malamnya. 20 juta, bahkan di Hyatt Jakarta itu ada satu malamnya itu 33 juta. Satu malamnya 33 juta gitu. Enggak tahu ada apa, -apa di bedadarinya kalau 33 juta gitu. Paham, jadi satu malamnya 33 juta gitu. Paham. Jadi artinya apa? Kalau tambah bagus, tambah mewah ya tambah berat kamu itu pengorbanannya harus mengeluarkan uang banyak. Kamu makan durian. Enggak tanya pernah enggak. Mau makan durian? Besok nyatanya mau makan atau enggak gitu. mau makan durian ya harus beli. Paham? Mau makan kerupuk ya harus beli juga. Enakan makan kerupuk atau enak makan durian? nah kalau enak makan durian ya udah kamu makan durian tapi kamu harus ngeluarkan uang lebih banyak nggak ada durian harganya lima ratus rupiah ada durian harganya lima ratus rupiah ada ujungnya doang ini begini hem nah, jadi sama kalau mau makan kerupuk gampang lima ratus jadi kalau beli durian itu satu biji satu buah durian itu paling murahnya lima puluh ribu kalau kamu beli kerupuk lima puluh ribu dapat sebeca gitu lah M, nah, jadi, tergantung daripada pengorbanan kita. Nah, makanya jadi harus sah, sabar. Gal, wagalulukman, manis camaat fi khomsun, Barang siapa yang berkumpul pada dirinya lima hal. Apa itu lima hal itu? Maka dia itu akan terhitung sebagai orang yang bersih hatinya, orang yang bertakwa. Bahkan dia termasuk adalah wali Allah. Apa yang lima hal itu? Adin. Agama dia punya. Tahu kan? Agama. Pem. Jadi semua orang punya agama di dunia ini. Hampir dikatakan semua orang punya agama di dunia ini. Bukan agama. Itu maksudnya. Agama yang dijadikan sebuah tuntunan. Agama yang dijadikan sebuah rumusan hidup. Agama yang dijadikan sebagai sandaran hidup. Atau agama yang dijadikan sebagai... Landasan tata cara hidup dalam keseharian. Jadi kita tidak berbuat apapun kecuali berlandas. Karena agama. Itu maksudnya agama. Dia punya agama. Ada seorang. Agamanya ada. Maksudnya dia seorang muslim. Hagigotan. Ini artinya Hagigotan itu hissan wa makna. Memang namanya muslim. KTP-nya itu Islam dia. Dan dia itu benar-benar melaksanakan dengan syariat Islam. Itu namanya din. Wal mal dia punya harta. Agama punya harta punya. Wal haya dia punya sifat malu. Dia seorang pemalu. Sifat pemalu bagus enggak? Bukan sifat pemalu itu semuanya bagus, ada yang bagus, ada yang buruk. Nah, jadi sifat pemalu yang terpuji adalah kalau jikalau dia itu malu kelihatan oleh orang dia itu berbuat doh, dosa. Itu malu yang bagus. Tapi kalau malu yang tidak bagus, dia itu malu untuk berbuat baik. Ayo kamu itu bangun. Salat tahajud, malu. Takut dikatakan orang riak. Saim, kamu sodako malu? Malu, katanya. Jadi sodako malu? Kenapa takut kelihatan orang kalau aku banyak uang? Saim, ah itu malu yang jelek itu namanya. Saim, nah suruh kawin, malu. Kenapa orang banyak yang belum kawin soalnya gitu. Nah, yang malu yang terakhir ini kayaknya enggak deh gitu. Nah jadi malu yang jelek itu namanya. Nah jadi haya punya dia ada haya, wosnohuluk ahlaknya baik, wossoho dan dia adalah orang yang dermawan. Nah, Itu luar biasa. Semoga kalian semua punya itu semuanya. Agama punya, harta punya, rasa malu punya, baik ahlaknya dan dermawan. Nah, Itu luar biasa. Jadi kalau ada yang semacam itu. Pada seorang wanita berarti wanita itu adalah wanita yang solehah. Wanita itu adalah wanita yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wanita yang semacam itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Atunyamata wahayru mataiha almaratus. Nah, yang namanya dunia itu adalah sebuah kesenangan. Tapi paling besarnya kesenangan dunia adalah jika punya istri yang soleh. Nah, lihat tuh, seru jis Ustaz. nyata ni. Wajah cantik kan? Enak awak cantik. Kalau ngelihat yang enggak cantik ya di bawah istriku jadi nggak nggak nggak tergoda gitu loh hehe mah makanya kalau kawin tuh Kawin yang cantik gitu loh ya tengah nah, jadi supaya apa kalau melihat orang yang nggak nggak cantik ya biasa atau jadi ya, ya cantik dibanding sama istrinya masih bawahnya dia lihat agama punya seorang syarifah ahlinya baik bisa pidato bisa mengajar dan sebagainya setiap tahun juara setiap tahun juara dulu waktu masih belajar setiap tahun nggak pernah juara Faham, juara, juara, juara terus. Makanya saya tampil, gitu. Nah, jadi, takut keduluan orang, saya tampil dulu. Nah, Faham? Nah, jadi, itu namanya kenikmatan dun. Nah, di dunia sudah baik tijan nanti, apalagi nanti kalau ada akhirat. Gitu. Amin, ya Rabbal. Semoga kalian semua seperti dia, insyaAllah. Nah, dirobah kulitnya jadi putih juga kemarin merahan, gitu. Bisa tak? Hmm? Faham, ya? Ha, terus, fawa nakion dia berarti orang yang bersih hatinya, takion orang yang bertakwa kepada Allah, lillahi taala walion dia itu adalah seorang kekasihnya Allah, wa mina syaitoni dan dia itu orang yang jauh daripada pengaruhnya sy syaitan. Wakala lukman li ibn berkata Luqman kepada putranya, ya bunaya, ini musika bihalalin, iza tamasak bihinna lam tazal sayyidan jadi aku wahai anakku aku ingin memberi wasiat kepada kamu dengan beberapa hal paham jika kamu berpegang teguh dengan beberapa hal itu maka kamu tetap akan menjadi seorang pemimpin apa itu ya absud hilmaka atau absid hilmaka lil ghoribi wal yang pertama adalah Beberkan beberkan kesabaran kamu baik kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh. Nah, jadi orang yang paling nikmat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dalam segi menahan emo, emosi. Nah, jadi orang yang suka emosian pasti tidak bakal jadi siang soliha. Camkan baik ya samkan baik-baik. Kalau di antara kalian tuh ada yang abu tos, abu tos tuh suka marah, jadi, dikit marah, dikit marah, jangan jangan dianggap, jangan diambil jadi ipar, jangan deh. Paham? Itu bahaya itu. Kasihan sama suaminya nanti. Paham? Jangan ya, enggak mungkin jadi istri salehah kecuali yang sabar. Kalau sabar pasti jadi istri salehah. dan yang paling penting dalam me dalam mencari calon istri itu, ya, supaya kalian tahu, ya. Paham? baik-baik nanti kalau mau kawin, ya. Kalau mau cari istri yang solihah itu, cari yang sabar, ya. Tenggah, cari buat buat saudara kamu, maksudnya buat, bukan buat kamu, buat kamu namanya kakak ke adian gitu. Em, jadi cari yang sah, sabar, sabar walaupun jelek-jelek, asalkan jangan jelek amat gitu ya. Em, nah, itu insya Allah nikmat hidupnya gitu. Nah, tapi kalau somamah walaupun cantik, tapi kalau marah-marah terus, pusing. Jadi yang harusnya baiti jannati jadinya baitina nari gitu loh. Jadi seperti itu. Karena apa? Al-ghadabu minan nar, Betnya jadi bait nar gitu loh. Mau jadi seperti itu? Nah, jadi riyado dilatih dan sekarang enggak boleh marah. Gimana caranya? Harus di e, apa namanya itu? Diterapi nah, minta tolong sama temannya, nanti setiap hari gini kan ya kepalaku gitu. Nah, nanti biar aku sabar, aku sabar. Nah, nanti sabar betulan gitu loh. PM saya sekali lempar sama bangku gitu. PM, nah, jadi kalau sudah sabar begitu, nggak marah, berarti dia itu sudah berhasil. Kalau sudah berhasil silahkan kawin. Gitu. Kalau belum berhasil jangan kawin dulu. PM. Dan biasanya, biasanya ini ya, biasanya umumnya setiap orang itu ada kekurangannya, ada kelebihan. Nah, jadi kalau yang yang hitam, yang jelek biasanya sabar. Ya, yang cantik-cantik biasanya kurang sabar. PM. Ah, jadi Adil lah gitu loh, adil gitu loh. Nah, jadi mau mau dapat yang cantik ya harus siap dengan resikonya. Mau dapat yang jelek ya harus siap dengan bukan bukan dengan kenikmatannya gitu loh. Nah, tapi paling nikmat seperti Ustadz ini sudah cantik, pas sabar lagi gitu loh. Em, nah, Insya Allah yang semacam itu yang kalian dapatkan ya. Em kalian dapat yang sabar seperti Ustadz nih, yang ganteng gitu ya. Hmm. Nah, habis tidak ada yang moji ustad, ya Ustadz sendiri yang muji. moji nah, aja seperti itu ya uh, Jadi itu yang paling penting Jadi kalian kalau ingin jadi istri yang sol ya, Sekarang ini kalian itu adalah anak pondok Kalian semua itu kan anak pesantren kan semuanya Kalian itu adalah sebuah tauladan Kalian semua itu adalah daiyah. Kalian semua itu adalah penyambung lidah Nabi Bakal cikal bakal seperti itu Oleh karena kalian itu dari sekarang itu harus menata diri kalian sendiri Sebelum kalian itu menata masyarakat gitu. Jadi artinya apa? Mujahadah itu harus ada, Mujahadah itu harus ada, Riayatul itu harus ada. Jadi Riayatul itu adalah sebuah terapi, terapi jiwa. Nah, bagaimana cara terapi jiwa? Seperti sekarangnya kita ajarkan ini terapi jiwa itu namanya. Jadi kita belajar dari seorang guru yang dia itu seorang murabi, yang ilmunya itu nyambung kepada para guru-guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga ilmunya itu gampang lentur masuk ke dalam hati dan cepat dan menjadi sebuah kekuatan. Untuk menebarkan keimanan di dalam hatinya. Nah, jadi akhirnya apa? Dia ya, coba, coba, coba. Nah itu yang mencoba itu itu namanya eh, pelatihan jiwa atau terapi jiwa. Ingat ya, baik-baik. Kalau kamu itu merasa cepat marah. Jadi orangnya itu adalah, eh, apa namanya, bahasa kerennya apa? Prosesif ya. Apa? Temperamen ya. Atau yang suka, yang perasaan itu loh. Jadi perasaan alis itu gak bagus ya. Yang bagus itu perasaannya kasar. Kayak mukanya itu muka tembok. Bagus tuh. Asalkan juga jangan muka tembok beneran gitu loh. Jelek kalau muka tembok. Ya. Tapi kalau seumpah dikatakan mukanya itu muka tembok dia. Dia orang yang bermuka tembok. Bagus. Kayak matinya apa? Dia itu orang yang gak cepat perasaan. Nah, perempuan kan cepat perasaan. Dibilang gini, eh, kayaknya aku deh. Aku deh yang dikatakan gitu. Padahal bukan dia gitu. Fem, perasaan itu sentimental namanya gitu jadi sentimental. Jadi ya. setiap ada ucapan selalu ditanggapi dengan sentimen, dengan permusuhan. Nah, jadi orang semacam itu itu adalah orang yang bakal hidup dalam badan sengsara, nggak bahagia hidupnya. Kenapa? apa? Goida di dalam agama mengatakan manbalan nas mata. Barang siapa yang mikiri katanya orang terus, akhirnya matinya sum sumpek akhirnya. Jadi jadi jangan diributkan orang. Jangan didengarkan orang selama kita itu berbuat baik, tidak salah sama orang, tidak salah sama Allah, tidak salah dalam agama. Jangan diperdulikan orang itu nyaperdulikan. Emang kita dibayar berapa, sama orang? Sampai kita nggak enak sama orang, nggak enak sama orang. Sampai kapan kita nggak enak sama orang? Kita mau cadar pakai aja cadar Nggak, anak nggak mau pacaran, nggak enak sama orang. Itu bagus. Nah, jadi nggak nggak bermaksiat karena nggak enak sama orang, bagus. Tapi mau berbuat baik, nggak enak sama orang. Nah, itu jelek Jadi jangan sampai kita itu termasuk orang Yang akan berbuat baik Tercegah karena tidak enak Sama orang jangan Karena toh nanti yang akan bertanggung jawab Siapa? Kita sendiri Wa kulla insanin alzamnahu Ta'irahu fi unukih Wa nukhrijulahu yawmal kiamati Kitaban yalkahu Mansyuro ikro kitabat Ia sendiri ikro, bukan ikro Bukan ikro'ah, tapi ikro' Artinya apa? Kata, Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, setiap orang itu nanti bebannya akan dibebankan kepada masing-masing. Bukan orang lain. Nggak ada yang, ayo kita itu sama-sama dihisapnya yuk, duaan yuk. Atau yang anak daluan nanti sama-sama gitu Nggak ada. Semuanya sendiri-sendiri. Bahkan Alhamdulillah kita beruntung, kita punya Nabi yang begitu cinta kepada umatnya. Sampai pernah suatu waktu beliau itu menangis yaitu menangis dengan derahan deraya, derayan air mata yang luar luar biasa. Sehingga ketika ditanya, ternyata dia itu telah berdoa kepada Allah taala dengan suatu doa yang sangat menyentuh hati kita. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika bangun malam dia berdoa kepada Allah taala dan meminta untuk umatnya berupa, "Ya Allah, jadikan diriku ini sebagai orang yang mewakili seluruh umatku ketika dihisab nanti." coba lihat. kita diminta diminta oleh Nabi Besar supaya Nabi itu mewakili kita ketika dihisap jangan kita jangan kita dihisap biar ke Nabi gitu Nabi yang mewakili kita semuanya sehingga Allah Taala bertanya kepadanya wahai Muhammad kenapa kau bertanya meminta memohon berdoa yang semacam itu apa jawabannya Nabi Muhammad aliyarab aku takut Tatkala salah satu daripada umatku ketika engkau hisap, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apapun yang pernah dilakukannya di muka bumi. Akhirnya dia malu di depan umat-umat yang lain. Aku tidak mahu dia malu di depan umat-umat yang lain. Biarkan aku yang menanggung malu itu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nggak mau kita kumpul sama Nabi Muhammad? Bangkit bersama Nabi Muhammad? Di bawah bendera Nabi Muhammad? Di bawah kemimpinan Nabi Muhammad? Nah, jangan pulang, di pondok terus ya. Nah, caranya begitu, gitu lah. Kecuali kawin, itu lah. Em, karena sekarang ini penuh dengan fitnah. Di jalanan ada, di mal ada, di rumah ada, di kamar, di kamar mandi, semuanya fitnah. Yang nggak ada fitnah di mana? Di pondok. Coba lihatnya, fitnahnya, ya, ada fitnah sih sedikit tapi fitnahnya. Em, lihat sana Satriwati, sana Satriwati, sana Ustaz ada, sini Ustaz, semuanya orang-orang baik semua yang dilihat itu. Yang dipandang Fotonya foto habaib semuanya Pem, Mau keluar gak boleh Di kerangkeng pakai apa? Pake ee, Apa namanya? otomatis lagi Satpamnya ada dua Pem, Barat timur jaga satpam Kayak narapidana aja gitu <gayak> Ya kan? Ah, justru itu satpam-satpam yang baik Pem, Satpam yang nantinya akan menjaga kita di surga nanti insyaallah Pem Bukan sabtu yang jelek dulunya, iya agak jelek, gitu. Tapi sekarang masya Allah sudah, ahlaknya sudah ikut bagus, pem orangnya tanpa bersih hatinya, pem wajahnya juga tanpa bersih bercahaya berkatnya apa anak pondok, jadi beruntung kalian itu menjadi anak pondok beruntung. Semoga keberuntungan itu tetap berkesinambungan sampai akhir hayat nan nanti. Apalagi waamsekh jahla kan kau lil karim walaim. Amsek jahlaka jadikan kamu itu masa bodoh terhadap perkataan orang yang baik maupun perkataan orang yang buruk masa bodoh jangan didengarkan biarkan bermuka te tebal bermuka tembok itu namanya jangan masa bodoh mau orang yang baik yang mengucapkan mau orang yang jelek yang mengucapkan itu semua fitnah kalau kita tidak menjaga hati maka ucapan itu akan merubah akan merusak hati kita apa maksudnya ucapan orang yang Karim orang yang pintar, orang yang mulia, orang yang baik. Karena ucapan orang yang baik itu juga merupakan sebuah fitnah, karena orang baik itu tidak mengucapkan cuma yang baik saja, ya kan? Nah, Hingga dia itu ketika bertemu dengan orang dengan orang seperti kita, orang yang baik itu pasti akan memuji kita, ya kan? Akan mengatakan yang baik tentang kita. Belum tentu pujiannya itu sesuai dengan apa yang kita alami. Oleh karenanya kalau kita dipuji, disunahkan dan dianjurkan untuk kita berdoa. Allahumma jadzalni mima, walata azzabni mima, la ya ya Allah hakek. Jadi pastikan apa yang mereka ucapkan itu ada pada diriku dan ampunkan dosaku terhadap apa yang mereka tidak ketahui daripada kelakuan kelakuan burukku. Jadi sudah untuk semacam itu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ucapan orang yang baik itu merupakan fitnah. Begitupula. Ucapan yang jelek, orang-orang jelek, orang yang bodoh, orang yang suka beromasi, ada ya, jelas menyakitkan kita. Oh sok, anak santri baru juga belajar setahun, sudah sok-soan pakai cadar, sok-soan begini, sok-soan begitu, ah sabar. Pam teruskan masa bodoh kamu itu untuk untuk tidak mendengarkan, tidak menghujamkan kata-kata mereka masuk dalam hati. Pam dikatakan begini, kamu katakan ah itu bukan untuk aku, itu untuk orang lain. Pam enggak kamu kok depan kamu ya aku kan udah nggak dengar gitu, fem. Jadi bukan untukku untuk orang lain, gitu. Jadi artinya apa? Setiap ada suatu tindakan, suatu perbuatan, suatu perkataan yang menjurut kepada diri kamu, carikan jalan keluar yang baik untuk orang yang mencapainya sehingga kamu itu tidak stuck down, nah kalau begitu pula kalau semua ada orang yang memuji kamu kamu katakan ah dia nggak tahu siapa aku aslinya kalau dia tahu aslinya aku dia nggak bakalan dia itu memuji aku gitu kayak mah begitu pula ketika ada orang yang menjelekan kita maka carikan kebaikan jalan keluar yang baik dari dia gitu kayak misalnya apa kita lagi eh, jalan kemudian kita berpapasan sama salah satu teman kita tapi dalam keadaan teman kita itu bukan sumringah tersenyum tapi sebaliknya cemberut kayak setan gitu. Iya kan? Seneng enggak lihat orang cemberut? Ya, makanya jangan cemberut gitu. Senyum. Pem paling seneng itu orang lihat orang senyum. Senyum. Ini lihat ada tiga hal keadaan yang bisa pengaruh kepada orang lain. Melihat orang ngantuk bisa ngantuk juga. Terus, melihat orang senang bisa ikut senang juga. Melihat orang sedih bisa sedih juga. Ah itu, dua. Yang ketiga, melihat orang senyum juga ikut terus tersenyum. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajurkan kepada kita semuanya. Galkafa min al ajeri antal ka aho Cukup daripada kebaikan kamu itu berupaya berusaha untuk bertemu dengan setiap saudara kamu, setiap teman kamu dalam keadaan wajah kamu berseri. Jadi nggak ada wajah berseri tanpa senyuman yang menjadikan wajahnya itu berseri-seri itu dengan senyuman. Kalau cemberut, apalagi yang giginya tonggos, tambah cemberut, tambah jelek gitu mukanya gitu. Menakutkan. Nah, makanya apa? Paling tidak akhlak yang baik itu standardisasi akhlak yang baik itu senyum terus. Fem, senyum terus itu. Dilihat orang senyum, asik enggak? Hah? Walaupun orangnya jelek, walaupun orangnya hitam, enggak enak dipandang, tapi kalau senyum pasti enak dipandang. Fem, nah, makanya kalau kamu nanti dapat suami dan suami kamu itu standar gitu, ya nggak terlalu cakep, hanya nah, suruh aja senyum terus gitu. Disyaratkan aku mau jadi istri kamu tapi dan syarat kamu senyum terus ya, gitu. Abis kalau nggak diterima takut nggak kebagian gitu, ya kan? Sekarang kan bandingannya laki perempuan kan banyak, satu banding delapan, gitu. Jadi artinya kalau kita nggak terima orang baik baik, walaupun hitam, walaupun doer. Nah, kita terima aja tapi syaratkan gitu, -gitu. syarat ya suamiku iya apa syaratnya yang penting kamu setiap lihat aku senyum ya kita nah, jadi jangan kan jadi obat tak senyum gitu ya kan nanti nggak nah, walaupun item senyum nah, jadi manis itemnya em nah, apalagi yang cantik tambah senyum tambah cantik nah, kalau cantik cemberut jadi jelek Em yang cantik cemberut jadi jelek apalagi yang jelek mukanya gitu. Em, amit-amit gitu. Nauzubill, nah, makanya harus tahu diri kalian. Jadi setiap hari itu harus nggak ngaca bukan untuk dandan. Fem, setiap hari harus ngaca paling tidak satu hari berapa kali? Empat kali. Kapan? Mau tidur, bangun tidur, habis mandi sama mau sholat, mau sholat itu harus itu standar itu perempuan itu harus ngeliat kaca mem mau tidur bangun tidur kenapa takutnya ada peleknya mem rambutnya kayak mak lampir gelas itu nantinya terus apalagi bangun tidur eh, apa mau tidur kenapa ah kenapa kok harus harus ngaca mau tidur Mem takutnya suaminya itu maksudnya terlambat. Nah kalau mau tidur itu dandan dulu. Takutnya maksudnya suami itu terlambat, ramputnya begini-begini, jangan takut gitu waktu berulang lagi. Mem terus mau sol, mau sholat. Kenapa kita harus rapi depan Allah Taala? Mem jangan sampai nanti depan Allah Taala lagi mau sholat ada upilnya kan malu kita. Malu kepada Allah Taala gitu. Makanya kadang-kadang kalau anak santri itu yang namanya bangku-bangku ini jadi korban. Mem Gini-gini opil gini, tak ada orang. Nanti kalau di sini bawah. Nah, ini katibuka. Ini tidak tahu berapa banyak opil yang di bawah. Baik. Tengok. Wasil akaribaka. Wahfat ehwanaka. Jagalah saudara kamu. Wasil akaribaka. Wa anmin hum min gubulin sa'in aw simai ba'in. Yuridu fasadaka wa yarumu kheda'aka. Wal yakun ihwaduka mimman idha faraqtahum wa faraquka lam ta'ibhum wa lam ya'ibuka Hendaknya jagalah saudara-saudara kalian sambunglah kerabat-kerabat kalian berikan rasa aman mereka daripada menerima segala usaha atau mendengarkan segala upaya orang yang ingin berbuat jelek Yuridu fasadaka yang menginginkan kerusakanmu. Wayarumu khoda'aka yang berangan-angan untuk menipumu. Wal yakun ehwanu kami man idha farok Dan jadikanlah saudara kamu. Siapa yang jadikan teman-teman kamu siapa? Yang pantas untuk jadikan sebagai teman itu siapa? Katanya Luqman al-Hakim. Ini adalah sebuah resep semuanya. Ya. Karena ini adalah sebuah pengalaman hidup. Jadi artinya apa? Kalau kita belajar kepada pengalaman hidup, maka berarti kita itu akan cepat menjadi dewasa. Jadi yang seharusnya kita itu alami dalam waktu yang lama, maka karena kita belajar kepada pengalaman orang yang sudah menjalannya sendiri, maka itu lebih meyakinkan sehingga kita itu bisa memotong, memotong apa kompas. Gitu. Jadi dalam waktu yang cepat kita bisa cepat dewasa. Kan ada suatu idah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laitku lemong min fil juhri marotain. Fam, laitul mukmin beljurimaroten. Tidak mungkin seorang mukmin itu akan masuk ke dalam lubang sampai dua kali. Kamu nunggu, ya, nunggu, mau mengalami sendiri atau cukup mendengar orang lain pengalamannya. Kalau kita mendengar pengalamannya orang lain, maka tanpa kita itu terjerembab jatuh, kita sudah bakar waspada untuk supaya tidak terjerembab jatuh karena ada lubang di situ. Di Kenapa? Ada orang yang sudah pengalaman nyampaikan kepada kita. Itulah faedah, kegunaan belajar daripada pengalaman. Nah, misalnya, pak, adakah diantara kita ya, yang mau memecahkan kaca rumah orang lain? Mau tak? Ada enggak? Kenapa? Karena banyak orang di penjara semacam itu. Nah, itu namanya belajar pengalaman orang lain. Nah, Ingat kan, bang bang pidana itu, bang siapa namanya? Bang Napi itu pem, dengan wajah seremnya dia itu memberikan memberikan ajaran-ajaran kepada kita. Itu adalah pengalaman. Kalau kita laksanakan, maka kita itu cepat menjadi orang yang aman. Pem, tanpa kita itu harus mendapatkan kejadian itu sendiri kepada diri kita. Gitu. Ingat, kata dia kan, yang namanya kejahatan tidak selalu atau melulu apa terjadi karena direncanakan. Tapi karena kebanyakan itu ada kesempah kesempatan, jadi ada kesempatan langsung datang setannya, langsung dia berbuat gitu. Nah, tapi bukan, bukan semua yang melakukan kejahatan di dunia itu adalah sesuai dengan rencananya, tidak tapi terkadang itu karena ada kesempatan baru dia berbuat yang baik, yang jelek itu Allah subhanahu wa ta'ala kita baca faedah faedah hari ini gel faidatun anil fajr al wali ahmad bin musa bin ujayil rahimallahu anhu kata man aradas safaran wahab basallama tafihi minkulim mahzurin barangsiapa yang ingin berpergian dan dia dia ingin berangan-angan selamat di dalam perpergiannya itu dia ingin selah selamat gimana caranya Caranya adalah sholat dua rakaat, niatnya apa? Niat sunnatas safar dan sunnah kan sebelum bepergian maupun setelah datang dari bepergian. Yagra fil ula pada rakaat pertama dia membaca fatihah dan kuliyahul kafirun. Pada rakaat kedua dia membaca fatihah dan kullo ahad. Dan setelah salam yagra dia membaca surat liilah fikraisin kali sampai selesai. Summa liyaqul. As-sahibu fisafar, uh, summa liyaqul, "Allahumma ya Allah, anta as-sahibu fisafar wal khalifatu fil ahl." Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalananku. Kalau sudah temannya Allah, ada yang bisa menyalakainya? Tidak ada. Walkhaliqatul filahal, engkau adalah penggantiku di dalam keluargaku lebih baik penggantinya daripada orangnya, karena penggantinya itu adalah Allah. Walmal, walwalad, faham? Walkhaliqatul filahli walmali walwalad, engkau adalah penggantiku di dalam keluargaku, hartaku maupun anak-anakku. Fashibni fi safari. Maka temanilah aku di dalam perjalananku. Haza, perjalananku ini, bi salamati wal afiyati. Dalam keadaan selamat dan e, sehat. Wa khlufni fi ahli wa mali wa waladi. Dan gantikan aku di dalam keluargaku, hartaku maupun anak-anakku. Bi khairin, dalam keadaan baik, bi rahmatika ya rahman rahimin. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Itu baca itu. Jadi kalau mau safar, Nah, itu Kita baca itu, insyaAllah selama tidak akan ada yang celaka. Baik harta maupun jiwa. Faidatun. Faidah. Min asbabi husnul khotimah. Di antara sebab-sebab meninggal dalam kandung husnul khotimah. Ada yang mau meninggal dalam kandung husnul khotimah? Nah, ini di antara sebabnya. Al-muadobah. <tik> Continue melaksanakan sholat. Ruk'atini ba'darati batil maghrib. Dua ruk'at setelah batiatil maghrib. Sholat apa namanya? salat awabin. Paham? Wa hiya an taqulu fi niyatiha yaitu kamu berbicara kamu mengatakannya di dalam niatnya itu adalah usolli rak'ataini min salatil awabin. Bin dengan niat hifdzil iman. Menjaga keimanan. Jadi tambah aja niatnya saja. Jadi niatnya tetap salat awabin tapi dengan niat supaya dijaga keimanannya dan. Dan Al-Fatihah, salam baca Fatihah, baca Ayat Kursi, wal Ikhlas, wal Muawwidzatain, Jadi Ayat Kursi, kemudian surat Ikhlas, kemudian surat Muawwidzatain, yaitu Qul adzu bi sama qul adzu bi annas. Fa kalau dia sudah salam, sholla ala Nabi SAW alaihi wasallam asra al marrat, 10 kali, sumait ubi hadza doa kemudian dia membaca doa ini. Apa itu? Allahumma inni astahfiduk iimani. Allahumma inni astahfiduka imani. Ya Allah, aku meminta penjagaan di dalam keimananku. Wadini dan di dalam agamaku. Fahfadhumma aliyya fi hayati wa inda wafati. Maka jagalah keduanya untukku. Fi hayati dalam kehidupanku. Wa inda wafati dan setelah matiku. E, ketika matiku. Wafat damamati dan setelah matiku. Ya arhamar rahimin. Wahai zat yang maha pengasih atau yang paling mengasihi diantara para penga pengasih eh, jadi itu kalau dibaca insyaallah iman kita tetap berkesinambungan sampai kita mati nanti ditambah lagi, kalau kita itu ingin kenikmatan yang ada pada kita tetap bersama kita, tidak terlepas dari kita keadaan tersebut maka setiap hari kita membaca masyaallah la kuwata illa billah sebanyak seratus kali kalau kita baca itu Nikmat iman, nikmat harta, nikmat anak, nikmat kesalihan yang ada sama kita itu terus dijaga. Masya'Allah la kuwata billah, masya'Allah la kuwata billah, masya'Allah la kuwata illa billah. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga yang ada di sini semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa memberikan sebuah tauladan kepada masyarakat kita. Memperagakan kepada mereka Ahlak Nabi kita Muhammad SAW Dan mudah untuk kita berahlak Dengan ahlak Nabi Muhammad SAW Semoga kita semua termasuk Daripada orang-orang yang sabar Orang yang berahlak yang baik Orang yang berhati mulia Orang yang berhati bersih Orang yang selalu hatinya dipandang oleh Allah Ta'ala Dengan rahmatnya Didatangi oleh Nabi SAW dalam tidurnya Maupun setelah di dalam keadaan jaganya Al-Haziniyya wa'alaikum niyatin Salihah wa'ala manawah salaburan fatihah